Adab-adab khusus untuk guru Yang pertama, bersemangat untuk menyebarkan ilmu melalui berbagai media yang ada Hendaknya ia menyampaikan ilmu kepada muridnya dengan bersikap ceria dan berlapang dada Sembari mengharap kenikmatan dari Allah berupa ilmu dan cahaya iman yang diberikan kepadanya Dan hendaknya ia mempermudah metode pengajaran kepada orang yang akan mewarisi ilmunya dan tidak menyembunyikan ilmu ketika orang-orang membutuhkan penjelasannya atau ketika terdapat orang yang meminta bimbingan kepadanya. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'an ilmin alimahu, tsumma mahu uljima yawmal qiyamati bil jamin min narin." Barang siapa ditanya tentang ilmu yang diketahuinya, kemudian dia malah menyembunyikan ilmu itu, maka pada hari kiamat, kelak dia akan diberi tali kekang dari api neraka. Hadis Riwayat Ahmad Abu Dawud dan at tirmizi Yang kedua, bersabar atas segala gangguan dan interaksi yang buruk dari para murid, sehingga sang guru dapat memperoleh pahala yang disediakan oleh kalangan yang mampu bersabar. Membiasakan diri untuk selalu bersabar dan tabah menghadapi gangguan orang lain. Meskipun demikian ia tetap memberikan pengarahan, bimbingan dan peringatan dengan cara yang bijaksana atas kejelekan yang mereka lakukan Agar kewibawaannya tidak hilang di mata mereka sehingga membuat dirinya malas dalam mengajarkan ilmu kepada mereka Adab yang ketiga Menjadi panutan bagi para murid dalam hal agama dan ahlak Karena sesungguhnya seorang guru memiliki pengaruh yang besar terhadap sang murid sehingga sang murid merupakan cermin yang menggambarkan kondisi keagamaan dan ahlak sang guru. Keempat, menggunakan metode termudah dalam menyampaikan ilmu kepada anak didiknya, serta menghindari berbagai metode yang dapat menghalangi hal tersebut. Tidaknya, ia memperhatikan metode penyampaian ilmu menggunakan contoh, menjelaskan kandungan ilmu, dan menumbuhkan kecintaan dalam hati para murid. Hal ini patut dilakukan untuk memperkokoh proses bimbingan terhadap diri mereka, meningkatkan perhatian para murid terhadap ucapan Sang Guru, dan memudahkan mereka dalam menerima arahan Sang Guru.